Sebelumnya ucapan terima kasih dari Adila untuk rekan kerja saya buat Kompak Production terima kasih dan juga tergelagarnya acara kita di malam hari ini menambah satu kemeriahan berkat dorongan musikal rental dari sidoarjo dari Abah Sultan ada Fuji. Dan kali ini saya panggilin untuk anda Sebagai artis perdana Yang bakal menyapa dolor-dolor semuanya Yang bakal menambah satu kemerdahan suasana. Di malam hari ini kita nikmati satu perseban Lewat satu penampilan dari awalu Adela Putri Adi Putri Adela. Adela. Adela.